Nah. Uh, mungkin ada uh, uh, Kita sebagai talibu ni Mungkin menghadapi satu kekeliruan Di antara Hilaf ulama' mm -hmm. Contohnya macam Syed Ben dan Sheikh Usaimin Min Dalam rakaman video uh, mm. Ya, bagaimana Syed Ben Bas mengatakan uh, Dia lebih kepada harap mm. Kemudian Syed Usain kata begitu itu uh, Tidak Tidak, tidak. Boleh, boleh, boleh. Ibu negara itu fakta begitu. Ia mana istilah kita sebagai penulis hmm. melihat dua kisah ulama ini. Hmm. Mungkin kita keliru. Hmm. Ada yang mengatakan uh, haram hmm. dan ada yang mengatakan boleh untuk buat agama kita. Hmm. Nah, uh, penting pertama kita harus uh, wajib untuk mengetahui. Barakallahu fikum Kedudukan kedua ulama ini ya, Dua ulama besar Yang berikutnya bahwa Sebenarnya Syekh bin Uthamin Menyatakan ee, boleh ya, Diizinkan video Kalau dalam urusan dakwah ya. Nah Bukan semuanya Bukan untuk segala urusan nah, Sehingga jangan Fatwa Syekh bin Uthamin diterapkan Melebihi yang beliau izinkan. Sekarang kita melihat banyak orang bermudah-mudahan kan video dalam banyak hal berdalilkan dengan sikap syahnu atau fatwa syahnu temit. Ini keboliman terhadap syahnu temit. Syah tidak menginginkan itu. Kemudian berikutnya barakatul fiq, kita sebagai salafin, sebagai ulama bul ilm harus mempelajari dalil masing-masingnya berupaya untuk mempelajari dalil masing-masingnya Dalil Syekh Bin Bas itu bagaimana Dalil Syekh Bin Taemin itu bagaimana Waktu sulit saat nampaknya ada pembahasan-pembahasan tentang koida-koida fikih tentang usul fikih fikir yaitulah kita coba belajar nah, karena nanti banyak masalah yang permasalahan agama yang e, menuntut kita untuk bisa me, mencari jawabannya tapi kalau terpaksa kita, tidak bisa, tidak ada kesempatan untuk belajar, saya sibuk, bekerja dan seterusnya Maka, Sheikh Mugbir Rahimahullah membimbingkan untuk pertanyaan ini Antum pilih mana ulama yang lebih antum percayai tingkat keilmuannya Dalam hal ini Sheikh Bin Bas dengan Sheikh Bin Utaid Siapa yang lebih mulia, lebih tinggi tingkat keilmuannya? Sheikh Bin Bas Rahimahullah Nah Maka ikuti pernyataan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz Rahimahullah Ta'ala Nah jika dalam kondisi Sudah kita tidak mampu lagi Untuk meneliti Tapi kalau masih kita punya kemampuan Punya kudera untuk meneliti Dari nah, Demikian. Yang berikutnya Bagaimana menghadapi fatwa yang seperti itu Pilihlah fatwa Yang lebih menyelamatkan Antum dari kemungkinan dosa Satu menyatakan, ya, silakan video, karena itu disebutkan alasan-alasan. Yang satu Syarif bin Bas dalam hal ini menyatakan tidak boleh itu hal, kalau dilakukan dosa. Mana yang lebih menyelamatkan kita? Fatwa yang pertama atau yang kedua Syarif bin Bas? Ya. Syarif bin Bas. Lebih menyelamatkan kita. Number, Bisa kalau untuk Dawah boleh? Kalau untuk Dawah, tujuan Dawah. Misalnya? Nah, misalnya, ini kan, saya berceramadi nah, ya rekam, nah, Direkam, dimasukkan ke dalam Facebook, nah, Youtube Facebook, yeah. nah, Mas di di nah. lensing, hmm. dawah, ya, Masya Allah nah. Ini kan dalam dakwah Kalau seandainya uh, seorang mendengarkan muhabbar atau ceramah agama Yang ini pakai suara, yang ini suara plus uh, gambar Kira-kira pesan-pesan uh, agama, nasehat dan isi ceramah uh, tidak tersampaikan kecuali ada gambar atau mungkin tersampaikan kita dengarkan, bisa kan? Iya kan? Nah, apa manfaatnya gambar? Bila menengok muka. Iya, melihat muka itu manfaat agama. Yang kita tanyakan Menengok muka itu manfaat agama atau bukan? Manfaat agama itu misalnya. Oh kalau saya mendengarkan langsung dengan melihat ini apa wajah Ustadz itu dalil-dalilnya lebih jelas. Nah, <SILENCIO> nah kadang Ustadz kan perlu uh, kan, macam di Indonesia tuh kan perlu kan jauh kok, macam uh, di Jawa dengan di Sumatera, dengan Sumatera kan jauh. Kita kan. uh, uh, mau pergi ke Jawa pun perlu nempas 2 hari dua malam untuk sampai. Uh, Alului apa tuh rekaman boleh nampak? Iya. Nampas. Nggak harus kan? Nggak nggak semestinya demikian. Bisa sekarang misalkan ya kita mendengarkan ceramah hasil rekaman kajian kita ini. Iya, antum pulang ke rumah, antum dengarkan lagi yang antum tulis. Bisa kan? Alhamdulillah. Ya. Nah, jangan takalluf katanya, jangan berlebihan. Nah, itu satu. Yang kedua, ada mafsadah-mafsadah yang berikutnya. Misalkan e, di rumah kita punya istri kan? Misalkan bagi yang sudah ber istri sudah berkeluarga. Kalau istri kita melihat wajah ustaz, ah oh, bisa tampan ini. Bisa enggak istri kita terfitnah? Bisa. Hah? Bisa enggak? Atau istri kita itu adalah khurul 'ain yang enggak ter ha malaikat yang enggak terganggu. Maka dari itu Allah menyatakan kepada kaum wanita, waqul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Katakan wahai Muhammad, perintahkan kepada wanita mukminat untuk menundukkan pandangannya dari wah priya yang bukan mahramnya. Ya kan? Kalau istri kita melihat ini, bagaimana? Itu satu. Berikutnya. Masada yang berikutnya, efek negatif berikutnya. Ya, sekarang antum masih anu, kalau seandainya ada orang kagum sampai kepada sang ustaz ini, kepada seorang ulama kagum dia. Kalau dia melihat wajahnya, Solatnya menjadi khusyuk. Ya. Bisa enggak seperti ini? Mungkin antum oh, enggak mungkin. Antum sekarang mengatakan tidak mungkin. Diri antum alhamdulillah Allah beri akidah Allah berikan kepada antum manhaj. Bagaimana nanti kalau ada orang di sekitar antum itu kan tersebar. Siapa yang bisa membatasi penyebarannya? Tidak bisa. Nah, kemudian tertarik kepada syif ini sehingga lambat laun dia kalau sholat dia taruh fotonya, cuplikan foto cerak taruh seperti yang dilakukan oleh tarekat-tarekat sufi. Nah, nanti berganti 100 tahun, 200 tahun bisa menjadi kesilikan. Bukankah kesyirikan yang terjadi Sejak zaman Nuh AS itu Bermula dari yang seperti ini Digambar ketika ada seorang mati Dilukis Gambar orang soleh tadi Tujuannya apa? Untuk mengenang ibadah dia Kita lebih khusyuk Melihat orang yang soleh ini tadi Mengenang kebaikan dia Akhirnya Lambat laun syaiton terus bekerja Terus syaiton membisikkan Akhirnya dia diibadah Maka tinggalkan, barakallah cukup tinggalkan yang seperti itu, barakallah. mungkin cukup sampai di sini. Oh, nah. Ya, aku mau, semanakah.